Pak Faisal, bagaimana langkah yang diambil Presiden dalam memanfaatkan pemanasan politik jelang pemilu, Pak? Ya, nggak usah disebutlah. ini. Ya,、nah. ya, karena dia juga mau berpolitik, kan? Menterinya boleh, ya. Sehingga menterinya nggak protes nanti kalau presidennya kampanye, k a Ada dampak negatifnya, Pak? Ya, nggak ada bahayanya, sih. Politi, s i ya, kewajibannya kampanye. Ada aturan, gitu, kan? Yang penting, kan, aturannya. Di hati menteri-menteri yang... pegang proyek jangan sampai proyeknya dimenangkan oleh pengusaha-pengusaha yang menjadi penyumbang dari partai gitu harus semua harus transparan kalau semua transparan tidak ada masalah tapi sebelum izin itu saja sudah ada indikasi menteri yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan partai pak seperti dugaan anda pada impor pengadaan produk pangan ya seperti dia dari Argentina w a k t u itu akan juga dari India akan kuasakan masuk semua l a n a dia berikan izin impornya dia berikan kedua perusahaan yang Berafiliasi dengan partai dia gitu kan, susah kalau begini. Keluarga prajabat boleh saja berbisnis, tapi tidak boleh yang terkait dengan pengadaan oleh negara. Kalaupun terkait dengan pengadaan oleh negara, paling tidak ada dibuka kesempatan yang sama, jangan tiba-tiba d i t u j u langsung gitu ya. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis demikian perbincangan bersama Faisal Basri, saya Mary Agustin.